Assalamu'alaikum sederlun, berita malam edisi hari ini Sabtu 5 November 2016, dibacakan Ardiansyah. Lima warga sabang dirawat di rumah sakit akibat terserang DPD. Dua kapal feri di Simeluk tidak berlayar akibat cuaca buruk. Pemkap Pili Jaya segera salurkan dana beasiswa bagi 543 mahasiswa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Bahkan dalam 4 hari terakhir tercatat 5 orang dirawat di RSUD karena positif terjangkit DBD. Kabir Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sabang, Dr. Edi Soeharto membenarkan bahwa dalam 4 hari terakhir pihaknya menerima 5 pasien DBD. Awalnya mereka mengalami demam tinggi. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diperiksa ternyata positif DBD. 4 dari 5 pasien merupakan anak-anak usia di bawah 8 tahun, Mereka adalah Andri Syuhada, 14 tahun, dan M. Jafib Suja, 8 tahun, warga Cotbau Kecamatan Sukajaya. Kemudian Farisa, 4 tahun, dan M. Arazakli, 6 tahun, warga Kuta Atas, Kecamatan Sukakarya. Serta Naufal, 6 tahun, warga Gampung, Krung Raya, Kecamatan Sukakarya. Menurut Edi, kondisi pasien kini mulai membaik setelah ditangani dengan memberikan terapi cairan obat antibiotik dan anti demam. Bahkan salah satu di antaranya sudah diperbolehkan pulang guna menekan kasus DBD, pihaknya berharap Dinas Kesehatan menurunkan petugas melakukan vojing di tempat-tempat yang rawan serangan nyamuk DPD Sudah lun, dua kapal motor penumpang KMP Teluk Sinabang dan KMP Labuan Haji yang melayari jalur pelayaran Simelu ke daratan Aceh dilaporkan tidak beroperasi hari ini Hal tersebut menyusul cuaca buruk yang melanda wilayah perairan setempat Staf Operasional ASDP Perwakilan Simelu M. Aulia Tim mengatakan angin kencang disertai gelombang tinggi mengganggu pelayaran dua kapal feri. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, KMP Teluk Senabang dan KMP Labuan Haji tidak berlayar mengangkut penumpang dan kendaraan. Terkait tidak beroperasionalnya dua terkait tidak beroperasionalnya dua kapal feri, pihak perwakilan ASDP telah menyampaikan kepada para calon penumpang maupun kendaraan yang sudah standby di pelabuhan penyeberangan. Menurutnya kapal yang akan beroperasi kembali setelah cuaca memburuk. Pihanya tidak bisa memastikan kapan kapal feri bisa berlayar kembali karena semua tergantung cuaca. Masalah penundaan pelayaran ini sudah diumumkan kepada calon penumpang sehingga penumpang dapat memakluminya. Sudah lun, pemerintah Kabupaten Pirijaya segera menyalurkan bantuan dana beasiswa bagi 543 mahasiswa mulai tingkat serata 1 hingga jenjang S3. Pemkab PD menyisihkan dana 100 juta rupiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum mendapatkan beasiswa tahun 2015. Wakil Bupati Pindijaya Said Mulyadi mengatakan setelah dilakukan verifikasi oleh tim selama hampir satu bulan, maka tim sudah dapat memastikan yang layak menerima bantuan beasiswa dari Pemkab sebanyak 543 mahasiswa dari berbagai jenjang. Ia merincikan jumlah mahasiswa S1 yang berhak menerima beasiswa mencapai 526 orang. S2 6 orang, S3 1 orang Bagi mahasiswa tingkat S1 Masing-masing menerima 1,2 juta rupiah S2 4 juta Dan S3 6 juta per orang Direncanakan penyaluran dana bantuan Bagi 543 mahasiswa Pidijaya itu pada pekan depan Setelah pihak penerima Melengkapi administrasi berupa penandatanganan Kuitansi melampirkan kartu penduduk Serta nomor rekening bank Darlun sebuah kotak kado misterius yang diduga berisi bom diletakkan di depan rumah seorang Purnawirawan TNI di Gang Pasar Baru Percut Tuan dari Serdang, Sumatera Utara Sabtu pagi sehingga menimbulkan kepanikan setelah polisi tiba di lokasi dan memastikan kado ini ternyata berisi celana jeans Kapolsek Percut Setuan Kompolesman Zendrato mengatakan benda misterius yang diyakini sebagai bentuk teror itu ditemukan di depan rumah Aldinus Manurung seorang pensiunan TNI Manurung mengaku menemukan benda itu pagi hari saat dirinya baru membuka pintu. Keberadaan benda tersebut membuat penghuni rumah panik. Seketika suasana langsung riuh karena isu kotak tersebut berisi bom langsung mencuat. Tak lama kemudian polisi yang mendapat laporan tiba di lokasi. Namun dari serangkaian proses pengamanan polisi memastikan benda tersebut hanya berisi celana jeans merek Nevada. Meski tidak berbahaya polisi tetap mencium ada pesan teror yang ingin disampaikan pelaku terlebih celana tersebut sudah dalam kondisi robek, diduga dilakukan sengaja. Polisi masih mendalami keterangan saksi untuk mengungkap pelaku yang meletakkan benda tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah lun, Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Bener Meriah menggelar deklarasi pilkada damai yang diikuti seluruh kandidat calon bupati wakil bupati di daerah itu. Deklarasi Pilkada Damai berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni Simpang 3 Redelong Sabtu pagi. Selain masyarakat, deklarasi Pilkada Damai juga diikuti sejumlah anggota Forkom Pimda serta Panwasli Kabupaten Benar Meriah. Semua kandidat calon bupati itu ikut menandatangani kesepakatan Pilkada Damai. Setelah itu dilakukan pelepasan burung merpati. Ketua Kip Bener Meriah, Mokhtarudin, menyampaikan Kip selaku penyelenggara pemilu akan tetap berlaku adil dalam pelaksanaan pilkada yang tahapannya telah berlangsung sejak beberapa hari lalu. Kip Bener Meriah berjanji tidak akan berpihak ke kandidat manapun. Sudarlun Pasar Biren terutama jalan pengadilan lama, masih sempit dan semberaut, walaupun lebar badan jalan mencapai 10 meter lebih. Begitu juga beberapa ruas jalan lain, termasuk jalan di depan rumah sakit, tertib. Semrautnya kawasan Pasar Impres terjadi mulai pukul 7 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Banyaknya konsumen dan kendaraan yang melintas ruas jalan pengadilan itu menyebabkan jalan semakin sempit. Muslim warga Biren mengatakan sebenarnya ruas jalan memadai namun tidak ada yang menertibkan sehingga semraut dan sempit. Bahkan kendaraan roda empat atau minibus sulit melintas kawasan Pasar Impres dan menambah kemacetan. Sedangkan di depan RSUD di Biren sering terjadi kemacatan. Hal tersebut terjadi karena banyak pedagang berjualan di badan jalan. Warga berharap dinas terkait menurunkan tim penertiban. Selain untuk menghindari membusuknya biji coklat atau kakao, terutama ketika panen berlangsung saat musim hujan, pedagang kakao di Pidijaya berharap bantuan alat pengering biji kakao dari pemerintah karena proses pengeringan dengan mesin dinilai jauh lebih cepat dibanding dijemur di terik matahari. Pedagang biji kakao di Kecamatan Tringgading, M. Yusuf C.A. mengatakan pemerintah dinilai layak membantu mesin pengering biji kakao karena mayoritas petani pijai menanam kakao. Saat musim penghujan, banyak biji kakao yang membusuk karena sulit dikeringkan. Saat ini petani Pijay mulai panen kakao dan diperkirakan musim panen akan berakhir bulan Februari 2017 mendatang. Bahkan petani menjual biji kakao basah karena takut membusuk. Saat ini harga kakao Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram dalam bentuk basah, sedangkan biji kering mencapai Rp30.000 hingga Rp31.000 per kilogram. Sementara Kadis Hudbun Pidjaya Burhan mengatakan untuk membantu petani kakao pihaknya berupaya mengusulkan peralatan alat pengering biji kakao ke pusat karena jika mengandalkan uang daerah untuk pengadaan alat pengering itu jelas tidak memungkinkan.